Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladhi anda amanah bini iman il iman di wal Islam. Wa arhamanabisa dar rahman. Wa arsalah rasulahu bilaman. Wa salat wa salamu ala saidil umam saidina Muhammadin. Wa ala alihi washabihi wasallam. Hadirin kaum Muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi yang penuh dengan keberkahan, kita sama-sama kembali berkumpul di majlis yang sama-sama kita cintai dalam rangka melanjutkan mungkin kegiatan yang hadir pada dari malam, yaitu itikaf dilanjutkan dengan ibadah kuliah duha dan mungkin juga ada jamaah yang baru saja tiba untuk mengikuti kegiatan kuliah duha di ahad pagi. kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan diawali pagi ini dengan ibadah rutin kita semoga kita pun selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan semoga langkah kita terhitung langkah dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada pagi yang penuh dengan keberkahan izinkan kembali kami Dalam Kuliah Duha di Ahad 8 September 2013 Pertempatan dengan dua Dhul Qa'dah 1434 Hijriah Akan membacakan beberapa pengumuman untuk jamaah sekalian Dan juga beberapa permohonan pembacaan suratul fatihah dari jamaah sekalian Adapun hal yang pertama perlu kami informasikan untuk ceramah duha hari ini InsyaAllah akan diisi dan disampaikan oleh guru kita al-mukarrom al-ustad Al-Haj Ali Hasan Bahar LCMA dan alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita dan selanjutnya pula untuk penceramah duha pada Ahad yang akan datang pada Ahad 15 September 2013 insyaallah akan diisi oleh al-mukarrom al-ustad Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA Dan selanjutnya tidak lupa pula kami informasikan untuk hasil kantong amal pada pelaksanaan kuliah duha pada Ahad 1 September 2013. Alhamdulillah sebesar rp rupiah. Semoga apa yang sudah dikeluarkan oleh jamaah sekalian berupa infak dan sodakonya untuk masjid kita tercinta ini. Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal Alamin dan selanjutnya ada beberapa permohonan doa dari jamaah sekalian mohon keikhlasan dari jamaah sekalian untuk membacakan umul Quran suratul Fatihah. disuskan doa yang pertama untuk kesembuhan dari Ibu Haja Siti Epong Komaria yang sedang sakit dan juga untuk kesembuhan dari dr Elida Azmi yang sedang sakit dirawat di rumah sakit Harapan Kita dan juga untuk Mbak Irayana yang sedang dirawat di rumah sakit serta untuk kesembuhan dari Ibu Risti Nurdianti yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mungkin ada saudara kita yang sedang sakit yang belum bisa hadir Pada kesempatan kuliah duha kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk para almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Alhadzihi niyyah wa qulni hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al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 Marilah sama-sama kita melengkapi ibadah kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan ceramah duha yang akan disampaikan oleh guru kita Al Mukarrom Ustaz Al-Haj Ali Hasan Bahar Lcma. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah was salatu was salam ala nabiyyina wa rasulina wa imamiina wa hujjatina wa maulana Muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wala hawla wa la quwwata illa billah puja dan puji syukur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 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh pengurus masjid besar Sunda Kelapa mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang semua memiliki Semua yang hadir di sini saya yakin memiliki dan sudah lama dia memilikinya. Mata. Semua punya mata. Sudah lama punya mata? Sudah lama, iya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan berita gembira dulu. Berita gembira untuk saudara-saudara hadirin dan hadirat Nabi Muhammad SAW Pernah diriwayatkan Bahwa beliau Masuk ke satu tempat Atau masjid Lalu Di tempat tersebut ada dua halakoh Halakoh itu Kalau zaman dahulu ketika mengaji Itu Si guru Lalu ada lingkaran murid Namanya halakoh Nabi Muhammad masuk Kemudian di tempat tersebut ada dua lingkaran Yang satu Sedang berzikir Yang satu sedang Sedang Sedang apa ah Yang satu sedang Yang satu sedang berzikir, sedang mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid. Yang satu lagi sedang mendapatkan ilmu. Ya. Yeah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan dua-duanya bagus, yang lebih bagus ilmu. Pagi hari ini ibu dan bapak dapat dua-duanya. Ya. Yeah. Zikirnya dapat Ilmunya Kalau sekarang juga meninggal dunia nggak pakai dihisap lagi Kalau sekarang juga Meninggal dunia Tidak pakai dihisap lagi Kok tidak jadi amin lagi? Amin yang pertama tadi nggak sadar ya. Jadi alhamdulillah dan terima kasih untuk seluruh pengurus para imam kita, para ustadz kita yang sudah dari malam ya, ada etikaf dan semuanya. Itu berita gembira yang pertama. Jadi kita sudah mendapatkan alhamdulillah zikirnya dapat ilmunya insya Allah juga. dapat berarti itu namanya sempurna. Kemudian yang kedua sebelum kita masuk tema kita tentang mata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda man asbaha muafan fi aminan fi sirbih indahu dunya Siapa yang bangun pagi Badannya sehat Bangun pagi badannya Sehat Alhamdulillah Bisa sholat duha berarti Sehat Siapa yang bangun pagi badannya sehat Jalan yang akan dilewati aman Aminan fisir bi tariq Jalan yang akan dilewati aman Dari rumah mau ke sini ada perang tidak? Tidak ada Ada bom yang meledak? Tidak ada tidak ada Alhamdulillah jalan yang akan dilewati aman dia sudah memiliki makan untuk hari tersebut nanti akan ada makan siang sudah ada sudah siap makannya sore makan untuk hari tersebut sudah ada berarti kata nabi Orang yang seperti itu Badannya sehat, jalan aman Makan untuk hari tersebut Sudah ada Berarti dia sudah mendapatkan Dunia seluruhnya Dia sudah mendapatkan dunia seluruhnya Dan kita Ingin menunjukkan Syukur kita Sudah mendapatkan Seluruh dunia tersebut syukur kita dengan kita hadir di tempat ini dan di tempat seperti ini sehingga Allah akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya mata dari mana datangnya cinta dari mana datangnya cinta dari mata Baik Yang pertama Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Banyak sekali Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Banyak mengingatkan kepada kita Kenikmatan-kenikmatan yang Dia telah karuniakan kepada kita. Secara umum wa asbagha alaikum ni'amahu Dialah yang memenuhi melengkapi. Dialah yang membanjiri untuk kamu sampai penuh sampai banyak kenikmatan-kenikmatannya yang zahir dan batin. dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nikmat. Iya. Yeah. Baru dikasih sama orang uang 2 juta saja terima kasihnya berkali-kali. Mata harganya berapa? Satu loh, saya mau saya mau bicara satu dulu, satu mata. Berapa harganya? Sebelum sebelum Sebelum krisis moneter yang menimpa Indonesia 9897 mata satu bola mata 17.000 US dollar waktu itu dolar masih berapa 17.000 US dollar satu belum ongkos pasangnya. Belum ongkos perawatannya Ini ada Kita memiliki Kita dikaruniakan bukan dimiliki Dipinjamkan Kita diapakan Kalau minjam itu Makanya yang benar yeah. Dipinjamkan Makanya sembarangan Marah tidak yang meminjamkan Kenikmatan itu banyak Salah satu dari kenikmatan. Saya nggak mau bicara duit, nanti duit di lain lagi itu. Mata dulu yang kemana-mana kita bawa. Ya, ke kamar mandi dibawa tidak? Dibawa, benar. Kemana-mana dibawa. Semenjak kapan dia kita bawa? Untung saja, untung saja, menurut sebagian para pakar bahwa mata kita mulai berfungsi. Tidak begitu lahir langsung berfungsi itu enggak Ya yeah. Yang pertama berfungsi telinga dulu Baru mata secara perlahan Kalau begitu lahir mata langsung berfungsi Bagaimana <tuh> Tapi dia proses Pertama Pernah melewati masa itu ya? Sudah lupa? Menurut para pakarnya itu pertama, yang kelihatan itu remang-remang. Kemudian yang kelihatan itu yang warna-warna ngejreng. Itu yang kelihatan, makanya lihat. Untuk anak-anak bayi itu warnanya enggak ada warna-warna yang gelap. Merahnya itu, kuningnya itu. Karena memang itu yang pertama. Baru nanti berkembang-berkembang dan seterusnya Para ilmuwan mengatakan Di mata, satu mata Itu ada lebih dari 126 juta saraf 126 juta Satu. Sebelah kiri Kali dua 126 juta kali dua Ya Allah Terima kasihnya bagaimana Hah? Terima kasihnya bagaimana Kita akan lihat akan dia. Kemudian mata Allah berikan tidak banyak. Jadi sebetulnya bukan dua anak cukup, dua cukup. Dengan dua mata saja kadang-kadang manusia Untung saja dua dan di depan, bukan di belakang. Baik, dua mata yang berapa sih yang bisa ditangkap oleh penglihatan mata kita? Para ilmuwan mengatakan 8 juta lebih yang bisa ditangkap. 8 juta warna masih bisa ditangkap. Allahu akbar. Itu yang Al-Qur'an berkali-kali melalui surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i Lebih dari 30 kali Allah Subhanahu wa taala Memanggil Menegur Mengingatkan Jin dan manusia Sehingga dikatakan Ketika turun surat Ar-Rahman Ada riwayat yang Menyatakan Nabi Muhammad menegur Beberapa sahabat Yang ada di sekeliling beliau Dengan mengatakan Malakum Al-jinnu afsahu minkum Hei, kenapa kamu sekalian Bangsa jin lebih fasih dari kamu semua Setiap aku baca Fabi ayyi ala'i rabbiku matu kaziban Bangsa jin langsung menjawab La syai'amin ala'ika rabbana nukazibuhu Tidak ada satu pun Dari kenikmatan kenikmatanmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan, Nabi mengatakan, Jin setiap aku baca Fabi ayyala Jin langsung jawab, manusia. Semenjak itu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu alaum setiap kali mendengar atau membaca. Menyambut, menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan Baik diucapkan ataupun di dalam hati dengan menyatakan Tidak ada satupun dari kenikmatanmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan Mata, dari mana datangnya cinta? Kita mau lihat cinta kepada siapa? Bisa tidak cinta kepada Allah datangnya dari mata? Bisa yeah. Baik Jadi 8 juta 8 juta warna itu bisa ditangkap Alat memfoto Alat fotografi yang paling canggih Kalah Dengan canggihnya mata kita Mata titipan Allah Karena nanti akan ditanya Di hadapan Allah Digunakan untuk apa Dan yang menjadi Sesuatu yang harus kita garis bawahi Selanjutnya adalah Banyaknya ayat Al-Quran Yang meminta kepada kita untuk Tafakur, untuk merenung Lalu diantara ayat-ayat tersebut Wafi anfusikum Afalatub sirun Dan di dalam diri kamu Apakah kamu tidak melihat satu harganya 17.000 ribu US dollar waktu itu dolar masih, ya, belum ongkos pasangnya, belum perawatannya, belum belum. Ada air mata, ya. Ada air, air mata. Profesor Rotib Nabulsi seorang ulama. yang banyak memberikan perhatian terhadap mu'jizat ilmiah Al-Quran dan sunnah Nabi, seorang ulama yang berasal dari Republik Arab Syria, yang kita mohon kepada Allah ta'ala mudah-mudahan Syria, Mesir, Libya, Tunis, Afghanistan, Irak, mudah-mudahan negara-negara saudara-saudara kita tersebut Allah jaga dari fitnah, jangan sampai darah itu tumpah terus. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana mendahulukan Akal, bijaksana, tidak mengalahkan akal dan kebijaksanaan dengan egois organisasi, kepentingan-kepentingan tertentu Sehingga banyak sekali ulama-ulama dari sana yang harus meninggalkan tempat Yang harus meninggalkan aktivitas yang biasanya memberikan pencerahan Akhirnya sekarang terjebak dengan kepentingan-kepentingan politik, terseret dengan fitnah-fitnah Yang Nabi memang sudah mengatakan Akan terjadi fitnah-fitnah Seperti Gelapnya malam Kalau malam gelap sekali kita jalan Apa yang terjadi Nabrak kanan, nabrak kiri Profesor Ratib Nabulsi ketika menjelaskan Azamatul Ain Keagungan mata Itu beliau mengatakan Di salah satu negara di Eropa Yang kalau datang musim dingin itu dinginnya di bawah nol sekian. Kalau kita negara yang paling hamdulillah di Indonesia, musim dingin nggak ada, musim panas nggak ada, adanya musim apa? <laughs> ada musim kawin ya. Kalau bulan Syawal itu hajatan di mana-mana. Musim kawin musim. Di negara-negara yang musim dinginnya di bawah 0 Sampai lebih dari 15 di bawah 0 Semua membeku Mau jalan, mau keluar Itu pakai tebal Sarung tangan tebal Teringat tebal, semua tebal Mata bagaimana mata? Mata bagaimana? Subhanallah Air mata Air mata loh. Air mata di dalamnya ada zat anti beku. Bayangkan kalau negara yang musim dinginnya di bawah nol semua membeku, air mata membeku, bagaimana tuh? Gak bisa jalan. Subhanallah. Wa fi anfusikum. فلatur. Ma khalaqta hadza Subhanak engkau engkau tidak menciptakan ini salah yang salah siapa saya kita handphone yang canggih itu enggak pernah salah tapi yang salah beku kalau air mata itu ikut beku berarti negara-negara yang musim dinginnya sampai semua membeku setiap musim dingin di bawah nol tersebut semua nggak ada yang bisa melihat tapi Subhanallah saudara-saudara hadirin dan hadirat jarang sekali jarang sekali dan ada Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia apa? Gajah Gajah di depan mata semut di seberang lautan kelihatan. Itu melambangkan salah menggunakan mata. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan banyak sekali Istimewaan, kemujizatan Keajaiban Dari mata Ada air mata Kemudian ada bulu Bulu mata Fungsinya apa sih? Iya Tapi zaman modern ini ada yang bulu matanya Boleh tidak? Boleh, boleh-boleh aja ya Kalau yang punya suami izin dulu Karena Ustadz, kok kalau istri harus izin kalau suami enggak? Kalau anak minta izin kalau bapak? Sepakat dulu, sepakat dulu. Kalau anak mau keluar pamit sama izin sama, tapi kalau orang tua kalau mau keluar. ya udah nanti kita bahas sekali sekali itu istri dengan suami ya yeah. seperti anak dengan dengan orang tua kan dari tangan ayah pindah ke tangan waktu nikah dari tangan ayah ke tangan suami Waktu sama ayahnya kan pamit sama ayahnya, izin sama ayahnya. nggak berani keluar kalau tidak. nah Sekarang pindah dari tangan ayah. Dan ayah itu banting, banting tulang peras keringat untuk membahagiakan suami juga. Sudah enak kan kalau begitu? Nah kalau yang punya suami itu mau... Apa bulu matanya mau di Nanti kalau pulang suaminya pangling Dipikir orang lain Pamit minta izin Dan suami yang baik ya contohnya Rasulullah s.a.w Mau sholat tahajud saja Tanya Siti Aisyah Wahai Aisyah Malam ini malam kamu Tapi saya mau tahajud Boleh gak Ya Allah Itulah Nabi Muhammad Bedanya dengan Bang Mamat Kalau Bang Mamat itu langsung aja dia Baik Ada bulu matanya Kemudian Ini kita duduk nih Kita duduk sekarang Ruangan ini dengan bola mata kita Mana lebih besar Ruangan ini Masjid yang kita cintai Yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah yang memakmurkannya, yang mengurusnya, kan lebih besar. bisa masuk nggak ke sini? bisa ditangkap ya. baik. dengan besarnya keistimewaan mata tersebut, ternyata banyak dari manusia yang tidak menggunakannya dengan baik. mahal. Ada seorang yang punya mobil mewah Aduh ruwet Parkirnya ruwet Berhentinya ruwet Wuh, Ruwet Semenjak punya mobil mewah ruwet Dulu biasa-biasa aja Ruwet Terus singgungan Iyo, Lihat lagi Lihat lagi Itu supirnya capek Capek bener Baik Mobil mewah begitu dirawat dan diperhatikan Mana lebih mewah Mobil dengan mata Kendaraannya begitu diperhatikan Dijaga Jangan sampai kena ini Jangan sampai kena itu Mata Lebih mewah nggak pernah Nanti terakhir penutup Kita akan mengingatkan Cuci mata Cuci nggak usah ke Bali Cuci mata jangan ke Bali Cuci mata nanti Ada satu peristiwa Sebagaimana yang dikutip oleh Imam as samarqandi Di dalam Tanbihul Ghafilin Ada seorang sahabat Nabi Kulitnya hitam Hitam Wajahnya nggak enak dilihat Bahasanya tanda petik ya Lalu dia menghadap kepada Rasulullah dan mengatakan ya Rasulullah, ayam nauni sawadi wadama wajhi an adhulal jannah. Wahai Rasulullah, apakah hitamnya kulitku dan tidak bagusnya raut wajahku menjadi penghalang aku untuk masuk surga? Apakah kulitku yang hitam dan raut wajahku yang tidak bagus akan menjadi penghalang aku masuk surga rasulullah mengatakan lah bima aman tapi wa bima kamu akan mendapatkan kesempatan masuk surga bukan karena kulit ya bukan karena raut jadi penilaian itu nggak boleh ya penilaian itu nggak boleh Ya, ada yang nonton itu ya Penilaian berdasarkan nggak usah disebut ini masjid Lebih mulia Dengan iman kamu Kepada Allah Dan kepada Rasulnya Baru si sahabat tersebut yang bernama Sa'ad Dari Bani Sulaim Sehingga dikenal dengan Sa'ad As-Sulami Dia mengatakan wahai Rasulullah Saya sering Ingin menikah Dan sesering itu saya ditolak Minta putrinya Fulan Tolak Karena tolak, sini tolak, situ tolak Makanya saya tanya, jangan-jangan nanti Saya tertolak juga masuk surga Jangan-jangan saya tertolak juga Tidak, Nabi mengatakan, kamu ditolak terus Ya, sekarang kamu pergi Ke rumah Amr bin Wahab Dia memiliki gadis yang cantik dan berakhlak. Saya mau garis bawahi cantik dan berakhlak. Jadi ratu kecantikan yang ya yeah, namanya Atika. Kamu pergi ke sana sampaikan kamu adalah utusanku dan kamu aku. Akan nikahkan dengan putrinya yang bernama Atika. Berangkat. Alhamdulillah. Dapat mandat dari? Dia dari bangsawan, dia mengatakan, Wahai Rasulullah, saya ini bangsawan dari Bani Sulaim. Cuman ibu saya itu budak. Zaman dahulu kan ada pernikahan dengan budak. Ibu saya budak, sehingga gen ibu saya lebih kuat. Iya. Memang Nabi juga mengatakan, jadi sabda Nabi Muhammad itu walaupun sudah 1400 tahun yang lalu masih terbukti Nabi itu mengatakan kepada laki-laki yang akan menikah Nabi Nabi katakan pilih loh jangan asal sembarangan ketemu di Facebook wah itu nanti makhluk halus itu pilih takhayyaru linutafikum fa'innal irqadassas Nabi mengatakan pilihlah tempat kamu meletakkan Benihmu Karena gen Keturunan itu sangat sensitif Akan mudah Wahai Rasulullah Saya ini keturunan bangsawan Tapi ibu saya Itu budak Kulitnya hitam dan semua Gen saya itu kebanyakan dari ya Sudah kata Nabi kamu pergi ke rumah Amr bin Wahab Kamu bilang kamu utusan saya untuk menikahi putri yang bernama Atika Berangkat. Assalamualaikum ya Amr bin Wahab Anna Sa'ad min Bani Sulaim Rasulullah, Rasulullah Assalamualaikum Amr bin Wahab Saya bernama Sa'ad dari suku Sulaim Saya diutus oleh Rasulullah Untuk menikahi putri kamu yang bernama Atika Suaranya beda dengan wajahnya Amr bin Wahab mendengar ada yang mengucapkan salam, beliau jawab dari dalam, Waalaikumussalam, Malhaban birasuli rasulillah, Waalaikumussalam, selamat datang untuk utusan Rasulullah, belum lihat, mata lihat, mata jahat tidak, begitu buka pintu, atau membuka tabir zaman dahulu kan pintu tidak seperti sekarang, Begitu buka Mohon maaf saya tidak bisa menerima permintaan Anda. Atikah dengar dari dalam. Atikah? Amar bin Wahab mengatakan mohon maaf, saya nggak bisa menerima Saya belum bisa menerima Nangis Udah berapa kali ini Ditolak Nangis Kembali kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Ayam na'uni sawadi wadama matu wajian Adukul al-jannah Wahai Rasulullah Apakah Hitamnya kulitku Dan tidak bagusnya raut wajahku akan menjadi penghalang aku untuk masuk surga. Kenapa kata Rasul? Kamu ditolak lagi. Ya, saya ditolak oleh Amr bin Wahab. Betul, kamu ditolak. Nabi panggil seorang sahabat. Tolong sekarang kamu pergi ke rumah Amr bin Wahab. Panggil, suruh menghadap kepada aku. Ternyata sebelum sahabat itu sampai ke rumah Amr bin Wahab Untuk memanggilnya menghadap kepada Rasulullah Di rumah tersebut Atika Wanita yang cantik Berakhlak Mengatakan kepada ayahnya Ayah, kenapa ayah tolak? Atika kan belum lihat Ayah kenapa ayah tolak seorang yang Rasulullah utus dan pilihkan untukku ayahnya bilang Atika kamu belum lihat kamu kan cantik kamu kan apa jawab Atika ya abadi raditu bima radiyali Rasulullah ayah yang aku cintai, atika itu ridho dengan yang Rasulullah ridho pilihan untuk atika. Tuh ibu yang punya gadis, ya, bapak yang punya gadis, ya. masih banyak juga yang belum nikah, mana yang belum nikah? walaupun jelek nggak apa-apa. Ayah atika ridho dengan yang Rasulullah ridho untuk atika. Atika Jelek Astaghfirullahaladzim Mata itu jahat ya Jahat tidak Untung saja Tuhan tidak mengatakan Ukuran dan standar itu adalah mata manusia Tidak Atika mengatakan ayah Pokoknya Atika setuju yang Rasulullah setuju untuk Atika Ayah, ayo sekarang menghadap kepada Rasulullah Sebelum wahyu turun Mengkecam kita Bayangkan Berangkat menghadap kepada Rasulullah Sampai Ketika sampai menghadap kepada Rasulullah setelah mengucapkan salam Rasulullah menjawab salamnya dan Rasulullah langsung menegur dengan mengatakan aradatta maradatta ala Rasulullah. Amr bin Wahab, kamulah orangnya yang menolak apa yang datang dari Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku datang dan putriku Atikah datang bersamaku. Pertama kami ingin minta maaf Dan yang kedua kami ingin menyatakan Kami menerima Disitu ada saat Disitu ada Ya Allah Walaupun kulit hitam kalau senyum Namanya hitam Hitam manis Nabi mengatakan Terima kasih Dan Amr bin Wahab dengan Atikah pulang ke rumah. Sahabat yang ada di situ sebagian juga sudah meninggalkan tempat. Saat masih belum meninggalkan tempat, Nabi bilang, "Saat, ayo cepat-cepat, siap-siap, kamu sudah diterima." Saat As-Sulami itu sambil senyum dia mengatakan Rasul, "Ada satu lagi. Apa? Saya tidak punya duit." Maaf, maaf. Maaf. Maaf. Kita kalau melihat kondisi seperti itu mungkin kita akan mengatakan pantesan. Sudah A terus B lagi. Sudah A. Itulah kekasih kita junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum Nabi mengatakan nggak usah takut Sekarang pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf Minta 200 dirham Pergi ke Utsman bin Affan Minta 150 atau 250 Pergi ke rumah Ali bin Abi Talib Minta uang 100 Datang ke rumah Abdurrahman bin Auf Saya saat bin Bani Sulaim Rasulullah pesan suruh ngambil uang Dari kamu sekian Itu zaman itu seperti itu enak Datang. Abdurrahman bin Auf diminta 200 Dikasih menjadi 250 Itu bedanya Bedanya Zaman dahulu dengan zaman sekarang Kalau zaman sekarang Atasan bilang cairkan 300.000 ribu Dipotong Sampainya 250 Kalau sahabat Nabi diinstrusikan Rasulullah berikan 200 Ditambah dari kantong Coba pejabat kita Balsam itu 300.000 ribu misalnya. Itu para pejabat daerah menambahkan. Masya Allah, itu surga penuh dengan orang Indonesia itu. Datang ke rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa'artah, minta 150 ditambah menjadi 200. Pergi ke tempat Ali bin Abi Thalib 100 menjadi 150. Sudah lengkap, mau ke pasar. Begitu di tengah pasar sudah siap, mau mencari perlengkapan pengantin baru. Eh ada panggilan untuk jihad. Nada Munadi Linnavir, ada panggilan jihad. Musuh sudah masuk. Panggilan untuk jihad. Megang duit nih, jihad. Itu kalau kita yang masih meragukan atau masih belum mantap, beliau sudah mantap. Jihad aja dulu Duitnya dipakai untuk beli baju perang Baju besi Zaman dulu kan gitu perang Langsung ke medan perang Sampai di medan perang Sahabat yang lain bingung nih Siapa nih ada orang baru masuk nih Wahai Rasulullah Ada orang baru masuk ke tengah-tengah pasukan kita Tapi hebat sekali dia Siapa dia? Gak tau, tapi kelihatan kulitnya hitam supaya Rasulullah mengatakan jangan-jangan si Sa'ad nih. Bilang, kalau bisa dipanggil dipanggil panggil. Begitu menghadap Nabi tanya asa saat itu dalam bahasa dari Sa'adah serut itu artinya bahagia. Nabi itu paling seneng dengan nama yang bagus. Nabi kalau ketemu orang tuh yang pertama ditanya namanya setelah salam terus nanya nama kamu siapa kalau namanya bagus Nabi mengatakan mudah-mudahan Nama sesuai dengan yang dinamakan dalam, dalam sulhul hudaibiyah Perdamaian hudaibiyah Dalam kondisi yang agak sulit seperti itu Tiba-tiba ada seorang muncul Ciluk-culuk ciluk, ciluk, muncul Nabi tanya Siapa kamu? Saya sahel Nama saya sahel Sahel itu artinya gampang, mudah Nabi bilang apa? Habis ini insyaallah urusan kita jadi mudah Nabi itu paling senang dengan nama yang bagus Dan Nabi paling nggak suka dengan nama ada seorang sahabat Said bin Al-Musayyib radhiyallahu anhu datang sama sama kakeknya menghadap kepada nabi nabi tanya Said kamu datang sama siapa ini ini kakek saya siapa namanya Hazan sedih Hazan itu bisa artinya sedih bisa juga artinya tanah yang gersang enggak bisa numbuh tumbuh-tumbuhan di situ nabi bilang tidak dia namanya sahal Eh semenjak itu diganti namanya Said bin Musayi pernah datang lagi kepada Rasulullah Kemudian mengatakan Wahai Rasulullah Semenjak nama kakek kami diganti Kehidupan kami jadi mudah Jangan ngasih nama yang aneh-aneh Yang ruwet-ruwet Mama tuh yang bagus Saat Sa'adun Antara mengatakan Kamu saat ya Ya wahai Rasulullah Saidajaduk Nabi mengatakan nasibmu akan bagus. Lanjutkan, ikut medan perang lagi, meninggal dunia, gugur. Rasulullah diberitakan, wahai Rasulullah, yang tadi itu, yang kulitnya hitam, jadi kelihatan di sini kulitnya hitam, gugur. Nabi mengatakan di mana jenazahnya, itu di situ. Nabi menghampirinya Nabi membuka Bagian yang menutupi wajahnya Nabi mencium kening Dan Nabi mengatakan Engkau baik dalam keadaan hidup Dan engkau baik dalam keadaan wafat Nabi nangis Setelah nangis Nabi tersenyum Setelah tersenyum Nabi memalingkan wajahnya Sahabat yang memperhatikan bertanya Wahai Rasulullah Kami melihat engkau Menangis Senyum Lalu memalingkan wajah Rasulullah mengatakan Aku menangis Karena sedih Boleh ya Kalau orang meninggal nangis boleh Boleh Bolehnya Berapa hari Ya ha? Boleh, jangan melarang. Itu ada riwayat dari Siti Aisyah yang menegur. Jadi ada satu kitab dengan judul Al-Ijabah Fimastadrakat Hu'a Aisyah ala sahabah Siti Aisyah itu kan cerdas, pinter. Itu ada riwayat-riwayat yang diluruskan oleh Siti Aisyah. Karena ada seorang datang mengatakan ketika ada jenazah, kemudian keluarga nangis. Hei, jangan nangisin. Karena Nabi pernah bersabda. Innal mayyit layu'azab dibukai ahlih. karena orang yang sudah meninggal dunia itu akan diazab karena tangisan keluarganya. Langsung diam semua. Siti Aisyah dengar, panggil eh, sini, sini. Dari mana riwayatnya yang kamu dapat tuh? Hah? Saya dengar. Dosa siapa? Allah taziru waziratun Siti Aisyah langsung membacakan ayat Al-Qur'an. Dosa itu nggak ditanggung sama Mayit Dapat azab gara-gara apa? Bukan kerjaan dia Kok dia yang dapat? Siti Aisyah membawakan ayat Al-Quran Jadi nangis itu boleh Cuma jangan bayar orang untuk nangis ya. ya Mendingan buat sedekah duitnya Nangis itu boleh Yang penting Tidak sampai melakukan Yang tidak diridhoi oleh Allah Nabi yang mengingatkan, jangan sampai merobek-robek, jangan sampai ketika putra Nabi meninggal dunia, salah dalam salah satu peristiwa, putra beliau meninggal dunia, itu Nabi nangis. Sahabat pikir, "Wah, kok Nabi nangis Ya Rasulullah, engkau nangis? Ya, innal la tadma' wa innal qalba walakin la nakul illa ma yurdi Air mata ini enggak bisa ditahan. Dan hati kesedihannya tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditahan. Akan tetapi kita tidak mengucapkan kepada Allah, kecuali yang mendatangkan keridhaan kepada Allah. Jadi nangis boleh, nangis boleh, yang penting tidak menyalahi aturan. Rasulullah nangis, sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya, karena kita akan berpisah dengan sahabat yang baik. Aku tersenyum karena aku melihat saat sudah dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Dan aku memalingkan wajahku. Karena ada salah satu dari bidadari yang mengelilingi saat betisnya terlihat. Apalagi pameran. disebut Ini betisnya kelihatan. Eh ada yang mau menilai bukan cuma betis. Ininya sekian, ini sekian. Lahawla walaku illa billah. Rasulullah mengatakan, siapa yang ingin menyampaikan berita wafatnya Sa'ad, tolong sampaikan kepada Amr bin Wahab. Sampaikan berita dan beritahu bahwa Sa'ad memang belum sempat dinikahkan. dengan Atika, tetapi saat lebih dahulu sudah dikawinkan dengan para bidadari. Saudara-saudara hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu ta'ala mata kita itu sering meremehkan orang lain, sering melihat orang lain itu, standar kita itu mata kita mengatakan Dalam beberapa riwayat dikatakan Rasulullah pernah duduk dengan para sahabatnya, kemudian ada orang kaya lewat. Nabi tanya, "Malazi ta'uddu fi hada?" Nabi mengatakan, "Menurut kamu orang yang seperti ini gimana?" Lalu para sahabat mengatakan, "Wah, ini orang kaya. Kalau dia ngomong pasti didengerin." Wa idza qala an yusma' wa hariyun an Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kalau dia minta gadis siapapun pasti diterima. Naik. Eh lewat orang miskin kurus. Orang miskin lewat. Kurus lihat. Mata itu jahat. mal di fi hada ada orang kan di situ. Kalau situ nanti ada yang tersinggung lagi. <laughs> Kalau yang ini bagaimana? Orang ada <laughs> Atau sahabat yang kayak begini. Kalau ngomong gak ada yang dengerin. Kalau minta gadis pasti ditolak. Eh datang satu lagi. Dengan pakaian yang menandakan keislaman. Mungkin ada sorbannya lengkap. Masuk ke masjid. Nabi tanya kalau yang ketiga ini gimana? Oh, ini yakumun layl. Yasumun nahar. Yang kayak ini nih, kita kenalnya ahli Kalau malam hari dicari lagi sholat malam Kalau siang hari diajak makan bareng lagi puasa Jadi malamnya sholat malam Kalau siang Malamnya sholat Kalau siang puasa Dalam riwayat itu dikatakan Nabi mengatakan Yang paling buruk dia Aku mencium dari dia bau api neraka. Wah Rasulullah, ini, ini orang. Nanti saya akan panggil dia. Selesai. Sini. Waktu kamu masuk melihat banyak orang, apa yang ada di hati kamu? Ketika saya masuk, saya menganggap saya paling bersih. saya paling alim, saya paling suci. Nabi mengatakan, betul tidak? Dari dia aku mencium bau api neraka, karena dia meremehkan, dia meremehkan orang lain, dia menganggap, dan Nabi yang mengatakan juga, diantara dosa, an yakhira muslimun di diantara dosa besar yang harus kita tinggalkan, Jangan sampai seorang muslim meremehkan Oh, kita udah jamaah Sunda Kelapa sudah sekian tahun, ya. Melihat ada orang belum pakai jilbab belum apa. Eh, jangan-jangan besok dia tobat. Begitu tobat malam Jumat, hari Jumat meninggal dunia. Ayo. Jangan jangan sampai. Jangan sampai mata ini kita salah gunakan. Mata ini kenikmatan yang berharga. Ada tujuannya. Sebagai penutup, ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu anhu waardoh. Nabi sering panggil Abdullah bin Mas'ud untuk mendengarkan suara bacaan Al-Qurannya. Nabi sampai mengatakan kalau Abdullah bin Mas'ud yang baca Al-Qur'an, itu Al-Qur'an seger. Ghaddan tariyan kama unzil. Nabi mengatakan kalau Abdullah bin Mas'ud yang baca. Tapi jangan salah. Abdullah bin Mas'ud badannya kurus. Kurus. Mohon maaf, betisnya kecil. Pernah Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke pohon kurma. Kurus. Nabi bilang, "Abdullah bin Mas'ud, nih sahabat yang lain ada di situ." Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon kurma. Betisnya kelihatan kecil betul. Sebagian sahabat mengatakan, Ya Allah, kurus banget, kecil betul. Kan gak ada orang di atas itu ya. Kecil betul. Apa jawab Rasulullah? Wallahi, larijlu bni mas'ud, as'kalu inda Allah, fil mizan min jabali uhud, Demi Allah Kakinya Abdullah bin Mas'ud Di sisi Allah dalam mizan, dalam timbangan Lebih berat dari gunung Uhud Mata bisa mengantarkan ke surga Bisa juga menjadi penghalang seorang untuk bisa masuk surga Dalam Al-Quran Allah menjelaskan Ketika Ada orang-orang yang nanti dibangkitkan Dalam keadaan buta Dalam surah Taha Wa man a'arada an zikri Fa inna lahu ma'ishatan donka Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma قال ربي لما حشرتني a'ma وقد كنت بصيرة قالك ذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى من ينام من ينام من ينام من ينام من ينام maka kehidupannya akan sempit. Dan kami akan kumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Lalu dia mengatakan, Tuhan, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku di dunia dalam keadaan bisa melihat. Allah mengatakan, Begitulah. telah datang kepadamu tanda-tanda kebesaranku, tapi kamu melupakannya, dan sekarang kamu dilupakan. Yang terakhir, saudara-saudara, dikisahkan pada zaman sebelum Islam, zaman Bani Israel, ada seorang ahli ibadah, jalan di tempat yang sempit, berpapasan dengan wanita yang dikenal wanita nakal, Si ahli ibadah ini ketika melihat wanita nakal, Meremehkan. Wanita yang nakal itu melihat, ada kiai lewat. Dalam riwayat tersebut dikatakan, Bahwa Allah mengatakan, Wahai Nabi Musa, Sampaikan, Yang aku cintai adalah wanita tersebut. Ya Allah, Memangnya kenapa? Karena si ahli ibadah ketika dia memalingkan wajahnya Meremehkan Yastahkir Menganggap hina Sedangkan wanita tersebut ketika dia menundukkan Dia sedang merasa kotor Innallaha yuhibbut Allah mencintai hamba yang selalu taubat Dan hamba yang senantiasa berusaha untuk membersihkan dirinya Bukan yang selalu menganggap dirinya Dan sebagai penutup pencuci mata Cuci mata itu banyak Dalam beberapa riwayat dikatakan kalau untuk urusan akhirat lihat ke atas Untuk urusan dunia Dan dalam hadis yang suahi Nabi yang mengatakan Al-Quran dan Ramadan Yashfa'an Keduanya akan memberikan Ramadan akan mengatakan Ya Allah dia tidak makan dan tidak minum Karena di bulanku dia berpuasa Al-Quran akan mengatakan Ya Allah Matanya Digunakan Untuk membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Dan di dalam Al-Quran Juga dikatakan Ujuhu yawma izin nadirah Ila rabbiha nadirah Nanti Ada wajah-wajah yang berseri Dan ada Mata-mata yang mendapatkan kemuliaan Karena mendapatkan Bisa melihat keagungan Allah Dengan maksimal Dengan sempurna Mudah-mudahan mata itu adalah Mata kita semua Yang di dunia kita gunakan dengan sebaik-baiknya Sehingga di akhirat Kita pun akan mendapatkan Kenikmatan Yang memang disebutkan juga Ada kenikmatan Yang menjadi penyedap pandangan mata di akhirat Hanya Allah yang tahu Kenikmatan itu seperti apa Bentuknya dan besarnya Semoga dengan kita menjaga mata kita Dengan sebaik-baiknya Menggunakan mata kita dengan sebaik-baiknya Allah berikan kepada kita Kebaikan dunia dan akhirat Banyak kurangnya dari saya Walafu minkum hadanallahu ajmain Wallahul ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah demikianlah hadirin jamaah kuliah duha telah sama-sama kita mendengarkan ceramah maduha pada pagi hari ini. Semoga banyak manfaat yang dapat kita ambil dan juga semoga menambah untuk kita semua pengetahuan tentang agama dan juga semoga dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh guru kita mendapat hikmah untuk kita semua sehingga kita pun dapat mengaplikasi di kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian... Berakhirlah dan kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat yang sama-sama kita cintai. Dengan demikian berlahirlah seluruh rangkaian ibadah kita mungkin dari yang itikaf maupun yang baru hadir untuk acara kuliah duha. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbala Alamin. Dan selanjutnya sebagai kata penutup Marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.